Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala ala ala wa ala wa a, a warahmatullahi wabarakatuh. Ya, <tuh> alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di sini ya. Salah satu insyaallah walaupun bukan walaupun tempatnya bukan di masjid ya, tapi insyaallah ini termasuk majlis zikir ya. Majelis zikir yang mudah-mudahan kita ya bisa mericis keimanan kita ya karena ya setelah jenuh dengan kehidupan dunia ya kadang-kadang jenuh kadang-kadang ini ya termasuk istirahatnya kita ini di sini di majelis ilmu ya sebagaimana dari sabda rasulullah saw izah maror tum biri adil jannah fartha oh. jika lewat taman-taman surga maka kita kita hendaklah mampir ya ma ma huwa apakah majelis taman surga itu maka rasulullah saw jawab majelis zikir dan yang perlu diperhatikan majelis zikir itu bukan cuma ini doang ya subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah wa wa wa dan sebagainya ndak ya majelis zikir itu intinya zikir mengingat, mengingat Allah jadi misalnya kayak seperti ini insya Allah kita berusaha mengingat Allah ya mengingat ajaran-ajaran Allah kemudian ada rapat gitu ya baik formal pun enggak formal ya tiba-tiba ada duduk gitu ya di jalan duduk ngomongin dakwah nanti bagaimana nanti jadwalnya nanti oh pengajian siapa kamu aja deh yang pergininya oh kamu jadi panitianya oh enggak, ndak formal ya kamu aja jadi ya, kamu penanggung jawabnya ya. Oh tidak mau saya, mending saya yang saya yang jawab aja kamu yang tanggung. Nah. Biasa kalau gitu kan oper-operan biasanya kan. Nah mudah-mudahan kita dipermudah seperti ininya. Padahal kalau hari Ahad ini banyak acara ya. Banyak acara di rumah yaitu paling enak yang apa namanya tidur gitu, di rumah ya. Paling enak atau jalan-jalan sama keluarga. Ya, Alhamdulillah kita diberikan taufik kepada Allah untuk bisa datang, untuk bisa membahas ya. Nah untuk pembahasan saya kali ini berapa menit waktunya? Satu jam ya masyaallah waktunya 1 jam nih ya katanya sih ilmu psikologinya orang itu mulai apa namanya mulai on cuma 30 20 sampai 30 menit pertama orang dengar teh ya. selepinya sudah anu selepinya sudah di mana gitu ya ada <gifungan> di tempat gitu ya kuliah gitu ya ya makanya mungkin kita banyak-banyak ini aja lah, banyak-banyak apa kita banyak-banyak tanya jawab aja lebih enak ya komunikasi dua arah daripada sekedar nanti kebanyakan ceramah nanti lama-lama aduh ngomong apa orang di depan ini ya <laughs> gitu ya. <laughs> ya. <tuh> Oke, untuk pembahasan kali ini yang saya diberikan kesempatan oleh panitia ya, untuk membahas tentang hukum fikih terkait dengan puasa Ramadan ya. Sebenarnya yang saya bahas di sini adalah tentang fikih kontemporernya. Ya, fikih kontemporernya. Fikih kontemporer kontem, kontemporer mengenai puasa Ramadan ya. Fikih kontemporernya terkhusus masalah kesehatan, ya masalah kesehatan ya. Jadi jangan khawatir ya, yang bukan bukan anak kesehatan tidak apa-apa. Ya, siapa tahu bisa apa? Bisa nanti sharing nanti sama teman yang lain ya tentang fikih kontemporernya. Ya. Bagaimana kalau suntik itu ya? Mungkin nanti kalau sudah yang koas atau yang sudah dokter atau apa dan sebagainya, atau yang lagi periksa rutin punya penyakit, punya penyakit ini, punya penyakit bawaan itu ya, sering ke dokter, sering nanya-nanya ini kira-kira bagaimana? puasa ini batal apa namanya? sunte ini batalin apa enggak ya? Saya mau donor darah batalin apa enggak? Nah, ini yang kita bahas ya. Saya rasa kalau pembahasan-pembahasan fikih-fikih umum itu sudah dibahas ya di mana-mana pasti. Pasti banyak pasti. Ya enggak ya? Pengajian-pengajian di mana-mana pasti banyak ya ini tentang fikih puasa, pembatalnya dan sebagainya boleh apa enggak, ya makruh dan kita bahas di sini adalah fikih kontemporernya. Dan kebetulan alhamdulillah saya telah menulis bukunya ya. Telah menulis buku tentang judulnya fikih kontemporer terkait bulan Ramadan. Dan buku ini akan diterbitkan oleh Kesehatan Muslim. Ada Kesehatan Muslim kita membentuk forum komunitas Kesehatan Muslim yang programnya macam-macam. Saya promosi dulu berarti ini. Ya, kebetulan saya diamanahkan menjadi pimpretnya, pimpret majalahnya dan beberapa kegiatannya. Jadi kegiatan ini kita macam-macam. Ya, kegiatan salah satu ini seminar nih sponsornya adalah Kesehatan Muslim ya. Promosi lagi. Ya. Dan bagaimana, dan inilah salah satu kegiatan kita Membagikan buku gratis, jadi jangan khawatir ya Buku ini buku bukan buku sembarang buku, tapi insya Allah Bukunya gratis Ya gratis, gratis nah, Namanya namanya kalau gratis tuh ya Insya Allah lah berarti ya Bagus enggak bagus, pokoknya punya dulu pokoknya Baca enggak baca, pokoknya punya dulu namanya gratis Ya insya Allah nanti gratis dan bisa dihubungi Bisa ada CP-nya, kontaknya nanti Di panitia bisa dihubungi, kalau berminat ya Bukunya, dan ini bukunya ya lumayan ya Saya susun memang untuk memudahkan kita ya, Untuk memudahkan kita Nah kita masuk ke materi ya Untuk pertama mungkin saya akan membahas tentang Apa namanya pentingnya ilmu kesehatan ini, ini anak kesehatan semua ada rata, -rata Ada di luar juga ya Jangan-jangan diskriminasi nanti <laughs> Nggak ya ini untuk apa namanya eh, Sekedar terkait ya sepatah nanti kan ini Nanti kan siapa pengen anaknya dokter kan gitu biasanya kan, ya. Atau enggak nanti mantunya biasanya kan. Ya siapa kalau memang bukan anak kesehatan nanti kan Ya. Kita bahas sedikit tentang apa? Tentang ilmu kedokteran ya, ilmu ilmu kesehatan. Jadi ilmu kesehatan sangat penting sekali ya. Sebagaimana perkataan dari Imam Syafi'i ya. Ilmu kedokteran Imam Syafi'i mengatakan do sulu sal ilma Wakaluhu ilal yahudi wan nasara. Katanya Imam Syafi'i, kita umat Islam ini sudah sudah menyianyakan nyiakan sepertiga ilmu dan menyerahkan kepada Yahudi dan Nasara. Ya, maksudnya adalah ilmu kedokteran. Ya ilmu kedokteran. Sepertiga ilmu kita sudah sia-sia. Makanya sekarang kan kalau kita berobat kemana berobatnya nih, berobatnya ke luar negeri ya. Ya dikit-kit kemana Singapura biasanya. Ya, ya biasanya kalau perjabat sama artis tuh tidak afdal kalau tidak Singapura. Ya cuma sakit panu aja Singapura ya. ya. Sangat mulia sekali ilmu kedokteran. Makanya harus semangat ya. Semangat belajar ilmu kedokteran. Telah sejarah kita lihat kalau sejarah sejarah dulu tuh luar biasa ya. Bagaimana ulama-ulama zaman dulu ya kedokteran berkembang dan sebagainya. Bahkan pusat kedokteran adalah di di ini dia pernah namanya di di Baghdad dulu ya, pusat kedokterannya di Baghdad. Ya, jadi harus belajar. Nah, kemudian juga yang saya pertokankan juga, kita juga harus apa namanya? mempersiapkan ada tiga momen penting hari anu di bulan ini. Tiga momen penting ya. Piala Dunia, Ramadan, dan Pilpres. Ribut ya di yang punya yang punya soswet pasti ributnya itu terus. Ya, ributnya antara dua itulah pokoknya. Spanyol, Spanyol. Ah, gitu kan ya. <laughs> yeah. Spanyol. Wah, oh, banyak anu, banyak apalagi sekarang banyak anu katanya, banyak apa namanya? Banyak istilahnya banyak hal-hal yang spesial Tidak terduga katanya ya. Ribut sekarang ya. Ada 2 3 momen, maka yang paling penting adalah Ramadan ya. Ramadan kita harus persiapkan dengan ilmu. Kita persiapkan dengan ilmu ya. Bahkan kata para ulama itu dia sudah 6 bulan pertama saya berdoa supaya amal saya diterima, 6 bulan berikutnya saya berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan, balikna Ramadhana. Ya, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan itu luar biasa, harus kita sambut dengan sempurna, enggak biasa-biasa aja karena banyak sekali keutamaannya. Ya, ada juga yang bilang mumpung Ramadan nanti kan salat tahajudnya habis nonton bola gitu. <laughs> ya kan ya? habis nonton bola ya, pahalanya dobel nanti ya. Ya, aji mumpung dan sebagainya. Jadi, persiapkan ilmunya. Oleh karena itu kalau pernah buka sahih Bukhari ya kalau kita pernah buka sahih bukhari maka paling pertama babnya itu ditulis adalah bab al ilmu qoblal qaul wal amal bab berilmu sebelum beramal dan berbuat dan ini dia ndak, imam bukhari ndak usah ditulis nulis semua mengakui seperti itu jangan jauh-jauh ya anak-anak kesehatan misalnya suster perawat bidan ya itu harus berilmu dulu kan baru kan beramal lah ya masuk-masuk langsung suruh nyuntik gitu ya gimana ya baru-baru nyuntik gitu kan ya dok <tuh> dok apa namanya? Uh, saya terus terang, Dok. Saya anu pertama kali suntik, Dok. Sah kayaknya. ceritanya sakit banget, Dok. Oh, tenang pak, saya juga pertama kali nyuntik orang, Pak. <laughs> itu <Itulah>. kan. <laughs> ya. Nah, itu pasti enggak mungkin apa namanya? Pasti butuh ilmu dulu kan ya. Seperti itu. Kita juga belajar nyuntik pertama belajar anatominya dulu kan, lihat mana. Jangan sampai kan Andes bubendos nanti sekali suntik nanti orang langsung keok sebelah ya jalannya <laughs> salah ya, nyeret sebelah kaki ya. Jadi ya jadi ano jadi nambah ya ada suster ngesot karena lumpuh nanti bahaya pelajaran anatominya dulu kemudian habis itu apa habis itu ano pegang suntiknya dulu pegang-pegang karena ada yang orang yang ano gemetaran sama suntik ya jadi dia pegang dulu suntiknya ya. mau nyuntik itu gemetaran gitu ya baru lihat suntiknya lihat dulu gitu ya dia pegang pegang dulu bawa tidur dan sebagainya karena ada yang takut takut suntik ada ya dan herannya tuh yang takut suntik ya pengalaman kita di rumah sakit yang takut suntik banyak lagi laki-laki ya Pengalaman saya dah, bawa bapa apa banyak Justru ibu-ibu belum apa-apa minta suntik. Pengalaman loh ini, ya. Pengalaman ya bu, ya bu silakan duduk bu, ya silakan sini. Ge, dah balik-balik. Uh sudah siap, posisi suntik ya pantat dibuka dan sebagainya. Wah <laughs> belum apa-apa dan minta suntik. Justru bapaknya yang takut. Pokoknya tidak mau deh. Gimana pun keadaan jangan disuntik. lah. heran ya, Padahal bapaknya sering suntik. Ya. Jadi seperti itu jadi ya ilmu dulu ya, ya belajar suntik liar kemudian suntik kemana suntik kemana kin boneka kan ya tidak biarin dan sebagainya kemudian kita kan nyuntik ke orangnya ditemani dulu sama senior ya temani sama seniornya tidak gitu kan ya nyuntik temani dulu kan ya sebatu nanti gerogi nanti apa nanti sebatu pasiennya tahu deh pertama kali nyuntik deh ya udah kometaran luar <tama ini> ya harus ditemani senior dulu ya fasatampang dan sebagainya begitu juga ya. berilmu sebelum beramal ya berilmu sebelum beramal harus ilmu dulu sebelum amal. Ya di mana-mana kita hijau gitu enggak mungkin ya tiba-tiba langsung ya. Langsung beramal. Harus begitu. Begitu juga dalam menyambut Ramadan kita harus beramal. Kita harus pelajari lagi buka-buka ilmu yang kemarin dan sebagainya bagaimana meningkatkan bagaimana wanita kalau dia haid bagaimana supaya amalnya bagus bulan Ramadan, kita juga bagaimana ya. Kita pelajari ilmu ya. Kenapa? ilmu kalau ilmu qablul amal. Ya, sebagaimana juga ya. Misalnya kayak Umar ya. Di zaman Umar jadinya Umar datang ke pasar, dia berkata pada orang-orang pasar Ya, siapa yang belum belajar fikih bujuk namanya buku bujuk jual beli jangan jualan di, masjid, di pasar kita. Jadi Umar bin Khattab seperti itu, belum belajar ilmu jual beli jangan belajar, jangan jual beli. Kenapa? Karena seperti itu, ya di pasar itu tempat yang paling benci Allah katanya kan, kerana sana banyak apa na kalau zuhur berpuasa apa ucap dengan ucapan yang berdusta, ya. Oh ya ini pak murah, jual murah pak, jual murah, khusus, saya, khusus bapak saya khusus bapa saya mau rugi pak. Pokoknya ini harga buat bapak khusus saya rugi seribu aja pak, tak apa apa pak. Ya, padahal ini ya atau gimana ya? Misalnya diskon 70% puluh ya, dari berapa? Dari diskon diskon lapan ya. puluh dari seratus ribu jadi dua puluh ribu. Padahal se-aslinya ars berapa harga harga aslinya sepuluh ribu gitu. Ya. Gitukan ya? Diskon diskonnya luar biasa gitukan. Ya. Banyak di pasar. Ilmu Kebelak Kalahan Amar semua mau belajar berilmu mau sholat ilmu dulu mau nikah juga berilmu juga ya ini kalau nikah yang dipelajari cuma ada malam pertama aja ya yang lain yang lain dipelajari juga talak bagaimana huluk bagaimana kalau istrinya mau istihadah bagaimana diajarin ya belajar bagaimana talak bagaimana ini talak satu bagaimana huluk itu maksudnya bagaimana ya ya tolok, uh, to, uh, to, talak ada yang mana ada yang ba, ada yang bain ada yang roji'i yang bain ada yang sugro ada yang kubro dipelajari ini sudah belajar belum ya tapi belum mau nikah ya dipelajari semuanya ya berilmu kebelakangan amal ini belajarnya cuma adab adab anu ada zifaf aja ya adab malam pertama itu yang dipelajari gitu ya. Nah, intinya adalah kita harus belajar sebelum apa? belajar sebelum berilmu. Jadi intinya kita harus berilmu dulu ya. Ya. <tuh> nah, itu tadi mukadimahnya afannya mukadimahnya tentang intinya adalah berilmu ya sebelum beramal. Kalau kita lihat kenyataan sekali lagi ini tentang kenyataan banyak sekali ya yang orang itu apa namanya maju duluan ya dia ya, maju ya sebelum matang istilahnya. Ya, pokoknya dari semua gelar cuma satu yang bisa dapat ya cuma satu yang dia gelarnya dapat gelar apa namanya? gelarnya gelar instan, cuma satu dari semua gelar. Ya. Kalau mau gelar S1 berapa? 4 tahun. Gelar dokter berapa? 6 tahun. Mau PhD tambah lagi 2 tahun, s 2 4 tahun S3. Cuma satu gelar instan apa itu ustadz ustadz gelarnya instan ya pokoknya kemarin tuh masih ano masih apa namanya kemarin tuh masih apa kemarin tuh masih tidak jilbab atau jilbabnya atas Mekah bahwa Amerika gitu ya terus tiba-tiba langsung ano apa artis maksudnya artis tiba-tiba langsung kuduran langsung kerudungan biasa gitu ya kerudungan biasa langsung jadi ustazah. ya kemarin lagunya lagu ngerok ya lagu ngerok lagu apa dan sebagainya ramadan buat lagu religi langsung jadi ustad ya ustad cinta baru jadi ustad idor langsung jadi ustad ustad cinta dan sebagainya ustad pokoknya dari semua gelar cuma satu gelar yang tidak perlu dan sebagainya itu ustad ya ini yang bahaya Jadilah ulama ulama yang menyesatkan umat harusnya ulama-ulama tersebut ya ustad ustad dia menyejukkan hati-hati kaum muslimin disejukkan ditenangkannya diberikan kemudahan Islam Dibidikan tauhid akidah yang benar Ini malah menyesakan dan sebagainya Belum lagi ustad-ustad yang berkedok dukun dan sebagainya kan ya? Banyak kan ya Seperti itu ya Afan itu mau kedimahnya ya Jadi kita masuk ke poin yang pertama ya Poin yang pertama tentang uh, Saya sudah bagikan makalahnya disitu ya Ada makalahnya ringkasan dari buku yang saya buat ya Jadi kita akan membahas mengenai fikih kontemporer terkait puasa Ramadan ya saya rasa kalau puasa-puasa yang lain pembatalnya ini kemudian hal yang dimakruhkan sudah dibahas ya. Yang ini kita khusus memang di dunia kedokteran ya. Oke kita bahas pertama mengenai suntikan ya Sering saya dapati sering kayak gitu Bahkan ada yang ngeyel ya, gak mau disuntik kenapa takut puasanya batal padahal dia kesakitan banget ya Bisa kita suntik kita rolak anti nyeri cepat tapi gak mau kenapa takut puasanya batal Nah kita bahas sekarang bagaimana fikih kontemporernya terkait tentang suntikan ya jadi seperti kita ketahui semua ya, suntikan ada ada berapa jenis kan? Ada tiga jenis saya makalah harus ya. Pertama suntikan apa? Intrakutan, kulit. Ya, contohnya kalau mau apa namanya? suntik BCG itu ya kulit. Kemudian intramuskular suntik ya, intramuskular vaksin dan sebagainya. Ya, kemudian suntik intravena. Ya, intravena misalnya infus itu termasuk situ infus ya. Nah, kita bahas kan bata 8 nda supaya kita jelasin kalau dia intrakutan kalau intrakutan, insya Allah dia tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia apa namanya? sekedar sampai kulit aja. Oh ya, afan sebelumnya saya bahas tentang sebelum ini ulama membahas namanya tentang al-jauf namanya. Jadi al-jauf namanya rongga dalam tubuh. Al-jauf bahasa Arabnya rongga dan ulama ikhtilaf apa? Al-jauf itu. Ya, al-jauf itu artinya rongga dalam tubuh ya. Jadi kalau memakan ya apa namanya ada rongga dalam tubuh. Jadi katanya kalau emas baterin puasa itu kalau sampai masuk dalam jauf. Ya, kalau cuma sampai nyangkut tenggorokan doang muntah enggak batalin puasa. Nah, ulama bilang itu ini apa namanya kalau masuk batal itu masuk sampai al-jauf. Ya, al-jauf itu namanya rongga dalam tubuh katanya ulama ya. Ma ja'alallahi larujulin min fi jaufi dalam ayat Al-Qur'an. Ya, Allah tika, tidak akan menjadikan dalam tubuh seorang itu jantungnya ada dua Ya, jantungnya ada dua dalam rongga tubuh. Ma ja'a Allahu lajurim min Ada kata jawfih situ. Jawfih ulama ikhtilaf ini apa artinya jawfih? Karena katanya kalau masuk sampai jawfi itu batal makanan. Ulama ikhtilaf ada yang berpendapat bahwasanya jawfi yang pertama itu adalah semua rongga ke tubuh. Yang kedua, ada yang bilang rongganya jawfi itu adalah apa saluran pencernaan. Yang ketiga adalah baru dibilang lambung. Di antara ini yang paling kuat. Kamu bingung kan? Ustaz ulama paling kuat aja langsung dah. Jawab adalah yang paling kuat adalah lambung. Lambung yang paling kuat. Lambung pencernaan kita. Ya. Jadi kalau sudah masuk lambung baru batal. Ini kayak Ini prinsip ya prinsip dari semua keadaan kontemporer ini dibahas oleh ulama. Jauh artinya adalah di lambungnya ini. Ya di lambungnya ini makanya kalau muntah apa namanya kalau masuk cuma tenggorokan keluar lagi tidak batal nih, nah kita bahas sekarang dari suntikutan, suntikutan ini karena pendapat kena, karena pendapat terkuat adalah jauh adalah cuma jauh saja maka dia tidak membatalkan puasa, walaupun teorinya nanti kan dari ini bisa nyerup ya nyerup nanti ke serintistisial masuk kemudian sampai pembuluh darah pembuluh nyebar seluruh tubuh, ya kan ya, tidak tidak membatalkan puasa, oleh karena itu ulama punya keedah Zaman dulu nih bukan sekarang. Ulama punya keedah, seandainya Ada orang Ada orang nih ya Dia nginjek-nginjek buah Honzal namanya Buah Honzal itu belum lihat ya Buah Honzal, aduh saya lupa nyari gambarnya Buah Honzal itu mirip sama melon, persis Ya, makanya ada teman saya ya Baru pulang kemarin dari sana Sedang sekolah ya, main-main kan ya Kaget dia di gurun itu ya, gurun tandus Banyak melon, melon, melon katanya Persis kayak melon Ya, tapi dikasih tahu bukan itu hanzal namanya. Buah yang pahit sekali rasanya. Buah hanzal namanya. Persis kayak melon, saya pernah lihat gambarnya. Oh, uh, melon banget ini. Teman saya aja bilang ketipu ngumpul-ngumpulin pedah padang pasir melon. <laughs> ya. Buah hanzal pahit rasanya. Buat apa buah ini? Nah, katanya zaman dulu tuh untuk urus-urus buat dibuat muntah. Ada orang telan muntah, dia begitu. Dia telan racun maksudnya, telan racun atau apa gitu ya. Dia untuk muntahinnya kalau kita zaman sekarang gimana kan macam kan masukin, tain, anuin, masukin apa memegang oroparingnya itu biar dia respon muntahin biar dia muntah zaman dulu enggak belum ngerti zaman dulu dia pakai itu pakai apa buah hanzal itu jadi buah hanzal, ada buah hanzal, kemudian diinjek injek hmm, gitu gitu ya lama lama namanya buahnya pahit banget dan katanya habis injek itu kerasa pahitnya sampai tenggorokan katanya ya pahitnya sampai tenggorokan karena itunya nyerap katanya sampai tenggorokan akhirnya dia mual muntah akhirnya wae wae dan sebagainya nah itu zaman dulu katanya ulama seandainya dia pakai buah hansol itu dia injak kemudian terasa sampai tenggorokan baunya tidak batalkan puasa karena tadi pengertian jawabnya tadi seperti itu tidak membatalkan puasa paham itu ya keadaannya ya? jadi yang pertama intrakutan tidak batalkan puasa jadi nanti santai aja ya tapi yang suntik BCG anak kecil ya <laughs> nah kemudian suntik intramuscular juga sama dia tidak membatalkan puasa tidak membatalkan puasa Alasannya apa sih alasannya tidak membatalkan puasa Pertama karena tadi ya, Pengertian jawab yang tadi Yang kedua alasannya yang masuk cuma sedikit Yang masuk cuma sedikit ya. Yang masuk cuma sedikit Dia tidak membatalkan puasa Tidak membatalkan puasa ya. Tidak membatalkan puasa Kecuali ada orang yang mengatakan Karena suntikan macam-macam kan ya. Ada suntikan vitamin C Iya enggak ya Vitamin C sering nih di UGD yang datang minta suntik vitamin C siapa yang bisa siapa yang datang nuntik suntik vitamin C juga deh datang ke poli minta suntik vitamin C siapa model-model biasanya benar model-model atau yang pengen putih putih iya suntik vitamin C bahkan perawat saya punya bisnisnya deh datang ya suntik vitamin C supaya apa supaya putih ya vitamin C dan tambah kolagen biasanya itu yang agak aman sedikit katanya suntik bisa putih itu ahli-ahli yang ditiru ya tidak allah alam itu hukumnya seperti itu kalau memang dia apa prosesnya enggak instan. Prosesnya bertahap gitu itu hukumnya boleh. Ya, kalau instan yang langsung kayak Michael Jackson tuh ya haram itu berarti merubah merubah ciptaan Allah. Tapi kalau dia bertahap ya, bertahap misalnya ada yang pesek, kemudian rajin digini dingin, dingin terus gitu ya, mancung gitu ya. Nah, itu enggak apa-apa itu. Bukan apa namanya? Bukan ini bukan merubah ciptaan Allah. Bukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah merubah ciptaan Allah enggak. Ya. Jadi insyaallah enggak batal kecolanya sunti adalah jenis suntiknya adalah mengandung zat makanan vitamin C. Kemudian kalau siang sudah koas, ada yang sudah koas ya, ada nyuntik Neurobion 5000, vitamin B kompleks itu batal. Karena dia menyuntik makanan. Menyuntik makanan dan ada kemungkinan kalau dari apa? dari otot dia kan nanti kan akan masuk ke mulut darah. Ya. Nah, kemudian nyuntik suntikan kemudian suntikan yang intravena. Suntikan yang di apa namanya di intravena ini ya, intravena atau intraarteri. Ini dirinci juga Sebagaimana suntik muskular Dirinci, kalau yang disuntik Tadi kayak vitamin C, disuntik Kemudian glukosa apalagi ya, mazat makan Ini membatalkan Tapi kalau yang disuntik anti nyeri kita, Cuma ketorolak gitu ya, ketorolak 2 mili Ketorolak 2 mili, ini tidak membatalkan Ya, tidak membatalkan Loh, start Bagaimana katanya kan ini ada ada cairannya kan 2 mili lumayan nih saat kalau kita netes mulut 2 mili lumayan gitu ya. Semili segini kan lumayan kan ini ada walaupun enggak batal tapi cairannya bikin batal enggak ya? Kan bisa kayak minum kan ya. Batal enggak apa enggak? Jawabannya tidak batal jawabannya. Karena ulama menyatakan ya. Jadi ulama menyatakan jadi saya ulangi ya. Kalau yang disuntik zat makanan, vitamin C, glukosa 5% gitu ya. Ada orang kan hipoglikemi oh suntik pasti 80 40 ya 40 ya 40 ini 40 mili e, gram dari glukosa suntik batal pasannya. Ya. Tapi kalau yang disuntik cuma eh, kalau saat makanan jelas pasti batal deh. Ya? Pokoknya semua vitamin C dan sebagainya apalagi infus yang infus dua flavor gitu jelas batal lah. <laughs> ya. Pasti batal. Nah, kalau yang suntik cuma kayak tadi anti nyeri antihistamin ya di badan datang mukanya apa bibir tebel gitu ya, muka tebel dan sebagainya itu. Suntik antihistamin cuma diphenhydramine 1 mili plus dexamethasone gitu biasanya Ini tidak matalakan karena walaupun dia masuk cairan cairannya masuk, tetapi cairannya sedikit dan tidak teranggap. dalam ilmu kaidah fikih ya, dijelaskan al kila tu lah namanya sedikit itu tidak dianggap. kalau terlalu sedikit tidak dianggap. oleh karena itu kita banyak ketemu pembahasan fikih ya, ya, ya al ma'ula yuna jisus sayan, namanya air itu tidak akan membatalkan sedikit pun, kecuali dia dua kurlah dibawa bawah dua kurlah. kan ada pembahasan seperti itu kan ya, ya jadi ada sumur gitu ya, sumur. Tiba-tiba ada adik kecil kurang kerjaan, kencing gitu ya. Kira-kira sumurnya gimana? Nggak, nggak teranggap karena kilah sedikit. ya Kecuali dia di bawah dua kolah gitu ya, minum atau apa namanya, atau di teko dikencingin ya jelas. <laughs> Batal lah sih. Ya jadi paham jadinya ya. Paham ya. Paham. Bahwasanya kalau yang disuntik adalah makanan nggak apa-apa tapi kalau cuma sekedar segera antinyeri dengan pengantar berapa milih itu nggak dibatalkan. Dan juga ulama mengatakan bahwasanya kalau kita kumur-kumur ya ini dikiat, dikiaskan juga dengan kumur-kumur, ya. Kalau kita kumur-kumur ya, kan kita kan wudhu kan kumur-kumur ya, ya kumur-kumur. Atau bahkan Rasulullah SAW juga diruqyahkan oleh para sahabat. Ruqyah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yastaku wahwa soimun. Dia bersiwak dalam keadaan soim berpuasa. Katanya sahabat apa? Malauhsi wa uud wa audda. Ya wahai saya tidak hitung jumlahnya, tidak bisa saya perkirakan. Seringnya Rasulullah salam-salam bersiwak ketika berpuasa dan penelitiannya, bahwasanya siwak itu mengandung apa? Mengandung beberapa beberapa komponen-komponen dia mengandung zat-zat yang katanya pasti masuk bersiwak minimal berkumur lah. Nah kalau berkumur ini kira-kira ada yang nyangkut tak di mulut samulut? Ada yang yangkut mah air air dikit. Tak mungkin kita habis kumur-kumur kita gitu ya, heh gitu, ya. gitu supaya keluar semua tak mungkin pasti ada apa namanya ya ada ini atau dilap dengan tisu mukosanya semuanya ya. biar tidak air ya tidak mungkin ya dilap tisu semuanya mukosa ah, gitu lap semuanya biar tidak ini ndak ada air airnya nyangkut dan inilah yang kilah sedikit yang dimaafkan latu tabar tidak tidak teranggap istilahnya gitu ya paham gitu ya nah itu mengenai suntikannya jadi nanti ada modal sedikit lah nanti kalau ada pasien nanti ya gimana gini oh tidak terima saya kasih bukunya ini bu baca dulu bu gitu ya kalau ndak terima juga yang dokter saya tuh kamu, nah, gitu nanti marahin pasiennya, ya. Karena ada pasien yang yang sering ngatur-ngatur gitu kan ya, pasien ini. Nah, oke yang kedua yang kita bahas adalah mengenai donor darah. Mengenai donor darah kita bahas ya, donor darah. Nah ini yang menjadi permasalahannya. Kebetulan saya di bagian patologi klinik, residen patologi klinik. Coba deh sekali-sekali mampir di bank darah. Hmm kerja saya memang nanti insya Allah di bank darah memang dan ada stase bank darah coba nanti bulan Ramadan nanti mampir ke bank darah coba apa yang kita lihat di bank darah persediaan darah menipis di bank darah persediaan darah menipis ya kalau yang lihat doang tidak masalah tapi yang pernah punya keluarga yang butuh darah itu ya Allah kasihan sekali yang pernah lihat ya kesana sini Minta darah, ya. Isan sana sini, lapor sana sini, nyari sana sini. Butuh darah nih, operasi empat kantong, ya. Pucat sana sini, ya. Pucat, ya. Keluarganya pucat, residen anaknya juga pucat, nyari juga bantuin kasihan. Sana sini cari darah, kurang darah zaman ramadan, puasa ramadan tu kurang, ya. Puasa ramadan kurang darah, darahnya kurang, ya. Kalau pernah lihat bagaimana ibu-ibu sana sini ya setiap ini setiap apa setiap orang lewat depan PMI tanya apa mas gula darahnya apa? Oh enggak gula darah ada. mau enggak gula darah mau enggak dan sebagainya ngemis-ngemis ibunya minta darah supaya mau dorong darah, kasian ya coba sekali-sekali lihat ya kalau kita yang ini tidak biasa tapi kalau sudah pernah ngerasa punya keluarga butuh darah nanti ngerasain deh bagaimana susahnya dari darah kemudian kalau enggak cepat nanti ya nih keluarganya nanti ya namanya kurang darah ya. Coba ngerasain nanti sekali, jadi pas bulan Ramadan itu persediaan bank darah, di persediaan darah di bank darah itu menipis Alasannya apa? Pertama ada keyakinan bahwasanya donor darah bah, batal Yang kedua apa? Takut lemes nanti udah puasa gak makan disedot lagi lemes nanti ya Seperti itu maka donor darah nih, makanya ini perlu kita sosialisasikan bersama kita sosialin bersama ya. Kalau mau sekali-sekali coba datang buang darah ya. Lihat orang yang kebingungan yang sana-sini nyari. ya Aduh gimana ibunya, anaknya. Apalagi anak kecil ya. Anak kecil tuh donor darahnya harus fresh blood. Anak kecil. Anak kecil itu kalau donor donor darahnya harus fresh blood. Bukan darah yang disimpan di lemari. ndak harus donor hidup nyarinya. Susah. Kasian dia anak-anak kecil dan sebagainya ya. Bagaimana ya. Yang pun mungkin sudah koas, ada yang koas ya. Pernah jaga anak gak? ya Bangsal anak, kasian ibunya, gak bisa tidur Jadi makanya katanya kalau anak sakit, orang tua jadi sakit itu benar, gak tidur deh. Kurang ibunya tidur daripada anaknya, kasian ya, Habis itu lihat anaknya yang imut Dan sebagainya, sebelumnya lari-lari dan sebagainya Tiba-tiba gini, ya, sedih banget ya Yang sudah punya anak nanti rasa deh, kalau anaknya sakit Luar biasa sedih, apalagi tiba-tiba Harus cari 4 kantong bu, kalau gak nyari Anaknya nanti ya tinggal 10 bu 10 apa dok? 10 tahun? Enggak, 10 bulan? Enggak 10 hari? Bukan, 10 sembilan delapan gitu ya? <tongan> tinggal lebih retet lagi ya jadi yang buatkan jadi seperti yang di, saya tulis dia di nih apa namanya di apa namanya di makalahnya itu yang benar adalah Mendonor puasa mendonorkan darah ketika puasa pendapat terkuat adalah tidak batal dalilnya yang pertama ada yang bilang batal dalilnya sesuai dengan hadis rasulullah saw bilang batal aftarosso aftaros apa nama aftarol Uh, al hajim wal muhtajim ya maka batal puasanya orang yang yang membekam dan dibekam itu batal puasanya dan ternyata uh, hadis ini sudah dimansuh sudah dihapus ya kenapa karena hadis yang lain kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fil qiblati li wal hijamah di rusuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rusuh pada orang yang Berpuasa ya untuk mencium dan mencium suami mencium ini maksudnya mencium istrinya maksudnya atau mencium suaminya boleh ya boleh dimana mana asal jangan di mulut aja nantinya boleh dan boleh Berhijamah boleh kemudian ada pendapat ulama yang tengah-tengah bahwasanya boleh hijamah tetapi kalau dia melemahkan tubuh dia bisa mbatalan puasa ya ada pendapat tengah-tengah bilang kalau ini kalau dia sampai lemah mbatalan puasa ia ya, karena ada perkataan dari ulama mengatakan ilmin ajaridok kecuali kalau dia jadi lemah, ya, jadi lemah. Ya kalau dia lemah sampai tidak berkuasa dan sebagainya, maka puasanya batal. Bahkan wajib membatalkan puasa kalau nanti dia lemes, ya, kata ulama seperti itu. Maka kita jawab, kita jawab kalau katanya kalau sampai buat lemah batal puasanya kita jawab apa jawab kita? Ya, ternyata kalau donor mendonorkan darah itu lemes sependak ya, ya, lemes sependak donor darah seger bahkan ada yang istilahnya apa namanya kenaan gitu ya Termasuk saya punya mertua nih bulan berapa ah oh, bulan 2 udah mulai pegel-pegel pengen donor darah hmm. ya jadi yang sudah donor darah seger rasanya saya alhamdulillah sudah rutin sekarang Sebenjak masuk VK tapi ya <laughs> ini bukan apa ya Sebenjak masuk anu, spesialis yang masa kerja bank darah tidak donor darah nih <laughs> ya tapi alhamdulillah manfaatnya insyaallah ya manfaatnya seger habis itu Seger segera ya. asalkan memenuhi persyaratan donor gitu ya ya jangan mau donor dia suntik udah pingsan wah ini apa namanya udah tak keluar nih atau hipotensi gitu ya atau ya darahnya kurang dan sebagainya ya insyaallah setelah donor darah yang penting langsung makan gula dan sebagainya tapi kan bisa kasih susu lengkap dan sebagainya kan ya itu insyaallah tidak ini bahkan buat seger jadi kalau kita ambil pendapat ulama yang mengatakan ya batal kalau dia bikin lemas ndak Kenapa? Karena habis puasa, habis donor tuh kita malah seger. Mungkin pertama kali aja, mungkin agak gimana itu ya, karena penyusuan tubuh. Tapi setelah itu biasa, seger. Yang penting kita saat itu kita minum susu, minum gula dan sebagainya. Nda, coba tanya deh yang sudah, yang sudah donor rutin 3 bulan sekali itu seger. Ya makanya ini tugas kita, tenaga kesehatan ya, tugas kesehatan yang apa namanya, yang mensosialisasikan ya. Atau kalau mau buat aman, kalau mau kalau tidak mau ya malam-malam lah donornya malam-malam tapi malam-malam juga banyak kegiatan antara w orang apa dan sebagainya apalagi ada pila dunia ini ya disosialisasikan tidak batal kalau mau ya habis puasa atau malam-malam lah ya supaya persediaan bank darah itu tidak nipis kasian itu bahkan sampai-sampai apa ada yang beli bank darah beli darah ya, sudah tahu belum ceritanya kalau tukang becak mangkal tukang baca tukang parkir mangkal di depan serjito itu udah tahu ceritanya jual darah ya Siapa yang butuh darah saya bersedia, dibayar darahnya dia. Lumayan daripada cuma sedar apa namanya ngejot-ngejot 5000un darah. Berapa? Dulu zaman saya 300. Dibayar. Ya, daripada ini dia bayar 300. Sekarang mungkin dia bensin naik sama naik-naik lah juga ya. Ya, katanya bensin yang 4 ribu dia ya naik juga lah. Naik. Ya. Jadi tugas kita bersama ya, mudah-mudahan di bank darah ini ndak ini kita sosialisasikan. Kalau mau ya malam harilah, ya. Kalau memang gawat sekali, tidak apa-apa, tidak apa, -apa. Enggak puasa kok. Bagi orang yang sudah donor rutin, Insya Allah tidak bahas seger, bahkan, ya. Insya Allah seger. Kemudian permasalahan selanjutnya, ini sudah berlama nih, Hah? sudah 40 menit kayaknya Sudah ngantuk, sudah malas nih. Oh masih 40 menit ya Biasanya sudah ngantuk, sudah malas ya. Sudah jam-jam segini. Kalau saya juga sama, udah kuliah tuh ya, paling bagus buka medsos, media sosial gitu ya. Ya. Oke, okay, kemudian permasalahan khususnya adalah tentang bau mulut orang puasa. Ya, sering kita dengar hadisnya ialah ya, la khulufu ya, famihi ya, adyabu indallahi minril misk. Katanya ini hadisnya ya, bahwasanya bau mulut orang puasa lebih harum di Allah dari bau misk. Ya, yang penting kita bahaslah banyak orang salah sangka ini. Ya, gara-gara ini kenapa? Tidak mau sikat gigi. Kenapa? Hah, gitu ya nanti di surga loh. Misek-misek loh gitu ya. Ya. Nanti di surga bau misek. Ya. Bau misek nanti di surga nanti. Nggak mau mesti gigi nggak mau apa ini salah. Yang perlu kita luruskan kenapa? Kenapa? Karena Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan ulama-ulama dulu sudah menjelaskan bahwasanya bau-bau mulut yang keluar dari orang puasa itu berasal dari uap lambung yang naik ke atas. Ya, makanya kalau sudah orang Coba deh nanti orang klinis ya, kok as, apa dan sebagainya lihat pasien yang udah lama tidak makan deket pas ngomong tuh, gitu ya. Langsung kalau nggak pakai ini, nggak pakai apa, nggak pakai masker nanti ya kuat-kuatan nanti, ya. Bau, kenapa dari lambungnya, ya, buat lambungnya gitu. ya. Atau apa nama misalnya ruang ICU tidak makan berapa hari gitu kan ya, mulutnya agak kebuka dikit ya, deket sedikit kan sudah baunya bukan mulutnya, bau dari lambungnya. Kita jelaskan makanya ya, kita jelaskan ya anak kedokteran, anak ini dijelaskan bahasanya ini. Ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap salat diperintahkan untuk siwak. Ya, laulah an asokoh ala umati la amartukum bisiwaki maakulisolah. Sabda Rasulullah Sallam. Kalau tidak memerlakan umarku, saya perintahkan untuk siwak sebelum solat setiap salat. Ya, siwak sebelum solat. Kemudian ada permasalahan kontemporer lagi. Kira-kira bagaimana kalau sikat gigi? Pakai apa? Pakai sikat gigi. Apalagi sikat gigi sekarang ada macam-macam. Rasa coklat ada, rasa stroberi ada, itu ya. Nah. Gimana kalau sikat gigi, apakah sama dengan siwak Hadisnya siwak tapi sikat gigi Ulama ikhtilaf disini apakah Membedakan sama apa enggak siwak sama sikat gigi ya Siwak sama sikat gigi Ada ulama yang menyatakan Siwak itu sikat gigi berbeda Karena kandungannya berbeda dengan siwak Dan bisa menempel di mulut lebih lama ya Akhirnya dia Berhati-hati supaya Mengurangi, jangan sering-sering Jangan sering-sering siwak dan dianjurkan oleh Syekh si Utsaimin supaya siwaknya itu siat giginya di pagi hari. Kalau siang-siang jangan katanya. Ya, siang-siang, pagi hari habis makan kan masih basah mulut. Ya, sikat giginya. Alaqulihal yang penting sikat gigi tidak membatalkan puasa. Sikat gigi tidak membatalkan membatalkan puasa apalagi kumur-kumur-kumur-kumur-kumur. Oh, enggak sengaja telan nih. Gitu ya, enggak ya. Tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kita bahas lagi adalah ya, bahas lagi tentang rokok. Hmm, tentang rokok ini. Ya, permasalahan kontemporer ya. Zaman dulu sebenarnya ada sih, tapi rokok sekarang macam-macam ya. Rokok batalin puasa pada kira-kira? Kira-kira gimana? Rokok. Ini urusan orang kesehatan juga nih, rokok nih. Batalin puasa apa enggak? Ya. Ya, batalin puasa pada rokok. Katanya kiai katanya. Enggak batal ya. Katanya kiai enggak batal. Ada Kiai katanya, pokoknya ada Kiai deh. Jangan sebut merek pokoknya. Ya, karena nanti kena undang-undang IT. Rekamannya ini nanti saya disuarin, nanti bisa kena nanti saya undang-undang IT. Katanya Kiai katanya gak batalin. Bahkan katanya, hukum rokok ya, hukum ngerokok. Katanya Kiai, ada yang bilang apa? Makruh katanya. Ya, sambil ngerokok ya. Ya, kan makruh gitu ya. Makruh katanya. Oke kita bilang makruh ya. Kita bilang makruh sampai kayaknya. Pak Kiai, saya enggak saya tuh enggak enggak bisa bahasa Arab, ya. Bahasa Arabnya makruh itu apa, Pak Kiai? Makruh bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya makruh apa? Yang sudah bayar bahasa Arab sih tahu, ya. Mahbub apa mahbub? <laughs> Dicintai, ya. Kalau makruh bahasa Arabnya apa? Kariha yakrohu Kariha itu membenci artinya. Kalau makruh artinya apa? Dibenci, Pak Kiai kok melaksanakan yang dibenci, Pak? <laughs> Jawabannya gitu Oh, jangan salah, Kiai juga punya punya jawaban Ini ada keedahnya ini Ya, ente masih anak marim sore Anip juga punya keedah Keedahnya apa? Pertanyaan Pak Kiai Ad-daruratu tubihul mazurat Ya Wal makruhatu tubahu indal hajah katanya. Oh, itu keedah ini Jangan salah, main keedah juga, Kiai-nya Keedah Kiai-nya Ad-daruratu tubihul mazurat namanya darurat membolehkan yang mahzurat yang dilarang-larang. Nah, kaidahnya itu. Kaidahnya. Memang benar nih kaidah fikih ini. Yang namanya darurat membolehkan yang terlarang. Yang namanya makruh dibolehkan ketika ada hajat. Nah, itu kaidahnya ini. Saya ini kalau enggak ngerokok pusing saya nanti. Daripada saya pusing enggak bisa ngasih ceramah. Makanya nah, ngerokok dulu gitu ya. Ya, kan makruh kan. Saya punya hajat ini boleh gitu ya. Katanya ulama seperti itu, katanya dia seperti itu. Boleh. Ya. Tapi kita bisa kasih jawaban ke pihak kyai ini dengan jawaban yang baik ya. Jadi kalau membantah orang tuh bantah nih yang yang baik ya. Kita kasih jawaban dengan jawaban yang baik kalau misalnya. Jadi jangan kalau kita berdebat ilmiah debat yang baik ya. Menginginkan nasihat. karena pengertian nasihat adalah iradatul khair. Menginginkan kebaikan pada orang. Jadi kita nasihatin ya. Jangan sampai kita berdakwah, kita memberikan nasihat pada orang, orang itu lari pada kita. Kenapa? Dia terima kebenaran, tapi gengsi kalah duluan. Ya ini manfaedah. Ya siru walatu asiru, basiru walatu nafiru. Kita kita ini permudah jangan persulit. Kemudian buat gembira jangan buat lari. Ya kita jelaskan lagi kalau ada orang seperti itu jelaskan dengan baik bahasa yang santun dan sebagainya. Jangan ngotot-nototan. Ya, dia bisa jadi dia terima tapi dia sudah gengsi siluan tidak menerima. Kita jelaskan ya untuk cara melawan kayak dah yang tadi itu adharu lato tobiul mazurot ada lanjutannya wadharu lato tukot darubika darihah. Tetapi yang namanya darurat itu cuma diambil sesuai kadarnya doang. Ya Pak Haji cuma seandainya keadarnya doang gitu ya. Jadi kalau makan bangke tidak ada apa-apa lagi boleh ya darurat. Tapi tukot darubika darihah cuma sekedar-kadarnya doang untuk nganjel doang. Ya, jangan ada ini apa namanya? ada lapar doang cuma ada babi guling. Wah, ini makan ini loh, enak ya. Semuanya dimakan, wah, boleh oleh juga bungkus enggak. Ya. Cuma sekedarnya doang. Nah, ini kan merokoknya terus-terusan ini. Ini bukan bukan doror lagi. Ya. Kemudian terkait dengan hukum makruh juga ini yang penempat empat adalah rokok adalah gimana pendapat ulama adalah ha haram rokok itu. Kenapa pendapat kuat haram? Kenapa? Banyak sekali dalilnya ya wala tulqu aydikum tahlukah janganlah engkau mencantumkan direngkau pada pada kebinasaan ya jangan sampai kita ini kemudian ada juga la darar wala jangan berbuat bahaya dan jangan membahayakan hadis dan rokok sudah jelas ya jangan jauh-jauh balik bungkusnya aja sudah jelas ya nyebabkan apa Impoten oh, ini bahaya ini bisa dicerai nanti sama istrinya impoten kanker dan sebagainya. Dan uniknya ya, cuma di Indonesia aja. Rokok tuh bagus. Sampulnya bagus cuma di Indonesia aja. Cuma di Indonesia. Ya. Ya, merahmu, hijau-hijau merah. Ndak merah ndak rame dan sebagainya. Cuma di Indonesia. Di luar negeri itu ya saya punya lihat rokok Arab, pernah lihat nih. Rokok Arab. Gambarnya apa? Gambarnya itu ya, gambarnya orang kena kanker. Di rokoknya. Kena kanker di rokoknya itu gambar-gambar orang kanker di rokoknya itu loh di Indonesia aja bagus lah macu dan sebagainya mata copet ini ya sebagainya itu di Indonesia aja ya tenaga muda dan sebagainya jiwa petualang dan sebagainya itu ya cuma di Indonesia di luar negeri ya jangan jauh di Amerika katanya ya beritanya saya belum pernah ke sana atau kalau Arab pernah alhamdulillah katanya kalau beli rokok tuh harus umur ada di atas umur ada umur di atas kalau di Indonesia gampang do, beliin rokok bapan do, oke okay, mbak, ya, ya, beri kasih ribu, balik beli rokok tiga ribu, dua ribunya ngantong. Aji mumpung. Ya, jadi rokok hukumnya haram. Bagaimana dengan puasa? Hukumnya juga membatalkan puasa. Rokok batal puasa pendapat terkuat. Kenapa? Dalam bahasa Arab, rokok ada zaman dulu dalam bahasa Arab apa bahasa Arabnya rokok? Shurbut duhan namanya, bahasa Arabnya rokok tuh. Makanya kalau ini la tashrabud duhan. Ya. Mamnu usrubid duhan, mamdu dilarang. Ya, no smoking, ya. Coba lihat deh di bawahnya. La tashrab, jangan minum. Minum bahasa Arabnya itu. Minum duhan bahasa Arabnya apa? Duhan, Duhan kabut, uap asap. Bahasa Arabnya aja udah minum. Minum bahasa Arabnya minum. Ya, rokok itu mi minum. Pertama dari segi bahasa sudah rokok minum. Yang kedua, setelah penelitian-penelitian ternyata partikel-partikel dari rokok itu Tidak hanya nyangkut di paru-paru tapi masuk juga ke mana? Ke ke dalam seluruh pencernaan sampai ke lambung. Diteliti ada sampai ke sana. Ya. Dan dia membatalkan dan juga tidak pakai kaidah darurat lagi. Kenapa tidak pakai kaidah darurat? Kenapa? Tiap hari ngerokok kok tiap hari itu enggak, tiap hari. Dan keinginan Berbeda nanti kita bahas nanti tentang nebulizer ya nebulizer nanti kita bahas batalin apa ndak berbeda nebulizer terpaksa Nah rokok nih seilasati hmm, dan sebagainya gitu ya tapi alhamdulillah di Indonesia ini masih ada keyakinan bosnya rokok membatalkan puasa ya makanya kalau rokok dia biar aman dia di kamar mandi biasanya paling aman ya kok lama banget ya ntar lo gitu ya menaikkan dua menaikkan dua ya bawah atas masuk bawah keluar juga gitu ya. ya jadi membatalkan kenapa terkuat membatalkannya membatalkan ya rokok nih membatalkan memang tugas kita sama-sama lah itu, supaya jangan sampai ngerokok ya dan dengan dengar berita katanya uh, siapa namanya artisnya Malioboro siapa namanya itu kena kanker kan maksudnya artisnya siapa namanya Malioboro yang keren tuh pakai koboi tuh ya itu dengar berita itu mati kena kanker paru paru ya kena kanker kanker paru paru ya sudah banyak semuanya saya sudah banyak buktikan gitu ya memang yang namanya rokok nih secara kesehatan memang gitu yang namanya pola hidup itu enggak sekarang. Namanya pola hidup itu bukan sekarang efeknya nanti 40 50. Ya, 40 50. Sekarang sih masih udah oh, apa-apa keren gitu ya. Ha, gitu ya. Keren. Ya, kratoland maksudnya. Keren banget rokok. Ya, masih muda enggak apa-apa. Nanti sudah 50 40 baru kerasa semuanya. Pola hidup pola hidup itu nanti. Ya, pola hidup pola hidup nanti makan enak dan sebagainya gitu ya. Ada acara dan sebagainya ya. apalagi mahasiswa kan modal batikan kan merobatikan setiap anu apa setiap hari akhir pekan kan tinggal mampir doang kan enggak ada yang tahu mampir ke acara apa namanya acara wali mahan kan ya modal makan agak cuek dikit makan enak-enak gitu ya bukan sekarang efeknya nanti 40 50 tahun lagi baru kena efeknya ya baru nanti kolesterol dan sebagainya impotensi dan sebagainya itu baru ya enggak sekarang ya oke kita lanjutkan lagi ya tadi tentang rokok ya kemudian oh tadi habis donor ya kemudian kalau menerima donor nah kalau menerima donor nih baru membatalkan menerima donor darah membatalkan ya membatalkan puasa kenapa ya karena di sana donor darah itu ada seri sari makanan terutama pada bagian plasmanya kan sel-sel makanan banyak kalau menerima batal ya menerima batal dan termasuk berarti kalau cuci darah ya batal juga ya dan logikanya orang cuci darah suruh puasa lemes kayak gitu ya sudah suruh puasa enggak membatalkan dan dia mendapatkan uzur nanti ya oke ya Kemudian setelah ini ya kita bahas lagi ya tentang vicky kontemporer, buah mulut sudah, kemudian rokok. Nah kemudian tentang inhaler sama nebulizer tadi sudah kita bahas ya inhaler itu kalau kita apa namanya lewat mulut ya orang asma, kemudian nebulizer ngasap gitu ya. Ini tidak membatalkan puasa sudah kita bahas tadi ya sudah kita tidak bahas, keadaannya darurat, kemudian juga yang masuk juga cuma partikel sedikit ya dan cuma sebentar tidak lama. Kalau orang rokok kan nggak terasa tuh kan ya kalau orang merokok kan ya nggak terasa ngobrol-ngobrol-ngobrol satu pak habis ya orang merokok kan ya nggak terasa ya satu pak dua pak habis ya ini nggak masalah kemudian juga kita bahas juga yang lain-lain ada pembahasan tentang celak lipstik dan pelembab bibir ini tidak membatalkan puasa karena cuma sekedar di luar ya karena ada yang nanya juga terutama pembelab, pelembab bibir nggak tidak membatalkan puasa ya ini kita ringkas saja ya, biar cepat ya tidak membatalkan puasa kemudian nah ini terkait dengan hidung tetes hidung tetes hidung nih batalin puasa muda kira-kira gimana ya itu ada contohnya <laughs> ada contohnya di makalah ya tidak membatalkan puasa ya memang dan ini dihilafkan ulama ini kenceng hilafnya antara ulama nih ya penulis sohifik sunnah bilang batal ya tetapi pendapat kuat tidak membatalkan puasa kenapa dia beradil dengan tadi ya beradil dengan kalau puas kalau apa kalau kita wudhu Rasulullah melintahkan wabalik fil istinsak illa antaku naso iman. Katakan Rasulullah SAW, kalau mau berwuduk kalian tolong agak kencang sedikit istinsak namanya, istinsak, istinsak itu istinsak tu hirup air gitu ya. Tolong agak kencang sedikit kata Rasulullah SAW. Illa antaku naso iman. Kecuali kalau kalian berpuasa. Nah, ulama mengatakan dalilnya ini membatalkan tetes, membatalkan, ya. Akan tapi, ya. Insinsak tahu ya insinsak ya kalau habis wudhu tuh kita kumur nanti ada sisanya ini kita hirup sedikit. Ya, dan ada tekniknya ya, ada tekniknya. Jadi sisanya itu kemudian ditaruh sedikit aja. Jangan langsung gitu ya nanti langsung sampai sini nanti ya langsung ke blinger. Ya, pernah enggak? Saya juga pernah. Langsung masuk atas langsung ke blinger nanti waduh, goyang-goyang langsung ya. Sedikit aja kemudian baru habis insinsak diapain? Istinsar namanya dibuang, hmm, gitu. Ya supaya lebih seger, Ya, supaya lebih seger dan ini juga supaya bisa Uh, apa namanya tempat katanya tempat sembunyi setan pas kita tidur ya jadi kalau kita ketiduran selasa subuh katanya dikencingi suata dikencingi setan supaya lebih seger ya itu dan akhirnya ulama yang mengatakan muat tidak melarang puasa tetes hidung kenapa berbeda dengan istinsa dia berbeda karena istinsa kalau berlebihan dia bisa masuk ke dalam nanti banyak sedangkan kalau tetes hidung berapa cuma satu tu dua tetes tidak banyak. Dan memang dia nyambung ke tenggorokan, tetapi selama perjalanannya ke tenggorokan itu dia pasti nyakut-nyakut ke mukosa lah ya. Perjalanannya nempel lah pasti ya. Tidak mungkin gitu dua tetesnya langsung mulus serut gitu ya, mulus sampai tenggorokannya. Tidak pasti dia nempel-nempel di -nempel mukosa dulu kan. Nah, akhirnya belum tentu sampai ke tenggorokan ya, belum sampai ke belum tentu sampai ke tenggorokan. Jadi pendapat terkuat ya, Insya Allah ini yang saya pegang bersama penjelasan ulama. Ya kebetulan ini tulisan saya ini nanti bisa akan lihat nanti bukunya kebetulan sedang dicetak ya. Kalau mau ushan nanti bisa di sana saya paparkan dalil-dalilnya, saya paparkan fatwas ulama saya paparkan. Jadi insya Allah bukan pendapat pribadi ya, karena katanya ulama janganlah engkau mengatakan Suatu pendapat yang tidak ada pendahulunya, jangan buat pendapat barunya leneh, ya. Begitu juga dengan sempurah hidung, tidak membatalkan puasa, sempurah hidung tidak melanggar puasa karena alasan yang tadi, ya nyempurah hidung juga, ya dan sebagainya, tidak membatalkan puasa, ya kecuali ada pendapat namanya gurah hidung. Gurah hidung kalau berlebihan itu bisa membatalkan puasa. Pernah nggak gurah hidung? Saya pernah sekali aja sedikit. Gurah hidung gimana langsung rasanya? Langsung mata merah, telinganya langsung denging ya, ndak ya? Kena pedes, kena dicuci. Baru napi abis itu kita tidur, berdiri langsung keluar banyak, bersihin. Nah ini kemungkinan besar bisa membatalkan puasa berdasarkan dalil yang tadi. Tapi kalau cuma tetes sama semprot, ya nggak batalkan tetes. cuma satu dua, semprot juga cuma sampai sini aja, ngurut gitu ya. Dan ketika semprot kita nggak niatkan untuk nyerap paling cuma di sini aja itu. Ya, enggak batalkan puasa insya Allah. Kemudian lanjut lagi pendapat perusahaan terkait dengan tetes mata. Ya, tetes mata ini dikaitkan dengan celak dan pendapat terkuat celak tidak membatalkan puasa. Kita ringkas ya biar cepat tanya jawab aja nantilah biar enggak terlalu ngantuk. Tidak batalkan puasa karena memang ada salurannya, memang nyambung tapi tidak membatalkan puasa ya. Jadi tetes mata dan ini sangat jauh tidak ada dalil yang lain ya batalkan puasa. Tidak membatalkan membatalkan puasa ya. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah terkait dengan telinga sekarang. Nah, tetes telinga. Tetes telinga juga sama tidak membatalkan puasa, dalilnya sama juga kayak tadi. Cuma ada masalah sekarang. Di telinga ini ada namanya apa? Ada namanya membran timpani. Ya ndak ya? Di telinga ada membran timpani. Membran timpani. Dibahas juga nih. Ada membran timpani. Nah, membran timpani ini kalau dia pakai tetes telinga ya, dia ndak akan masuk walaupun nanti ada saluran telinga yang hubungan dengan tenggorokan apa namanya? Saluran Eustachius. Iya kan ya nyambung. Katanya, katanya seperti itu ulama yang lalu ini ada saluran ini, ya nyambung nanti bisa masuk tenggorokan batal. Ya pertama enggak, karena telinga ada saluran memberan timpani macet sampai situ. Dan juga dibahas seandainya memberan timpaninya bocor kan ada kan karena ini kan karena OEA ya karena otitis interna ya afan interna karena otitis interna itu bocor gendang tim timpani-nya itu juga sama kasusnya dengan hidung ya cuma 1-2 tetes. Dia cuma nanti lewat dan nyangkut di mukosa mukosanya sampai tenggorokan sudah habis, tidak batal, tidak batal. Begitu juga dengan bilas telinga ya. Bilas telinga kan ada kalau kita mau ngambil congek istilahnya ya. sudah pada puasa, ini kan ada yang congek, panen congek ya. Itu kan kalau kenceng tuh kan hmm, kenceng ya kita bilas dulu ser, gitu ya, baru ambil lagi. Nah itu juga sama tidak batalan puasa, ya. Uh, kemudian juga dibahas juga yang lain juga sama juga berobat ke dokter gigi ya dan menggunakan obat tidur, menggunakan obat kumur juga enggak peraturan puasa. Obat kumur juga sama. Walaupun obat kumurnya mengandung alkohol. Hmm. Ya, walaupun obat kumurnya mengandung alkohol. Ya, begitu juga ada yang berobat ke dokter gigi kan pernah kan disemprot di apa dan sebagainya ya. Ya. Ulama mengatakan tak apa-apa. Adapun darah cuma katerlan sedikit tak apa-apa. Saya kayak dah tadi kan katerlan sedikit tak apa-apa. Dan tak disengaja tak apa-apa. Tapi ulama tetap menyarankan kalau periksa gigi malam hari aja deh habis teraweh. Ya, tapi katanya dokternya juga pengen teraweh. Ya, tak menerangkan puasa. Begitu jangan obat kumur walaupun mengandung alkohol. Dan pembahasan tentang alkohol ini perlu kita kaji bersama alkohol. Nah ini makanya ada yang ekstrim nih selanya namanya agama itu ada dua kalau ndak taksir dia eh, kalau dia, dia meremehkan kalau ndak gulu dia taksir namanya agama ada dua dia kalau ndak berlebihan dia pasti meremehkan meremehkan ya sudahlah insyaallah kalau masuk surga emperan doang ndak apa-apalah ya memang sebeginilah saya memang belum siap hijab memang sudah anu apa namanya memang sudah takdirnya gini eh udah memang jalan saya sudah seperti ini nah itu meremehkan ada yang berlebihan juga dalam agama ya. memang setan seperti itu Melibihkan dikit-dikit, jihad dikit-dikit Dan sebagainya, ngomongnya dan sebagainya Terlalu semangat Ada yang berlebihkan dan membahas tentang alkohol Ya, dikit-dikit Tidak -dikit, mau pokoknya, alkohol ya? Obat, alkohol, no ya Yang penting itu habat, soda, dan sebagainya Dokter, alkohol, no katanya. Ya, dan sebagainya ya Kita perlu bahas sedikit tentang alkohol Ternyata Alkohol ini tidak semuanya Hammer kalau sudah belajar ilmu fisika alkohol apa alkohol itu suatu nama suatu gugus dan banyak macamnya metanol etanol dan sebagainya dan tidak semua alkohol ini apa memabukkan ya jadi yang saya pernah dengar nanti orang orang awam dan sebagainya alergi sama anu alergi sama kedokteran kenapa pakai alkohol ya saya kalau bekam saya tidak pakai alkohol untuk disini katanya alkohol tidak haram najis saya pakai minyak zaitun, enggak apa-apa. Tapi antinya itu yang ndak. Kenapa? Namanya alkohol itu kan nama gugus, macam-macam, etanol, metanol dan sebagainya. Iya ndak? Ada macam-macam dan ndak semua alkohol itu mau Ya, mau bukti ndak apa-apa. Ayo kita ku gede. Ada alkohol 75% untuk untuk ini dan ada alkohol 95% untuk disinfektan. Coba minum, Mas. <laughs> minum nih alkohol nih. Atau jangan banyak-banyak, 2 sendok aja. Mabuk apa ndak dia? Ya, mabuk dia mabuk dia nang mabuk di alam kubur nanti langsung mati. Ya. Jadi ndak memabukkan. Ndak semua alkohol itu adalah haram. Memang kaidahnya kullu muskirin khamar. Ya, setiap yang memabukkan adalah khamar. Ini kaidahnya ada memabukkan. Ya. Makanya bius itu ndak bukan khamar. Ya. Ndak semuanya. Ya, karena bius itu memang ndak sadar. Tetapi Ulama menjelaskan kullu muskilin khamar. Semua yang memabukkan adalah khamar dan khamar ini sudah dibahas ulama-ulama. Ada dua syarat khamar. Pertama, akalnya hilang atau berkurang, yang kedua, membuat rasa nyaman dan enak. Dua pengertian khamar ulama. Pertama apa? Bikin sadar, kesadaran hilang atau setengah hilang. Yang kedua, disertai rasa rasa enak itu namanya hammer, ya kalau pakai pil koplo baru nggak mau mabuk dan sebagainya. tapi dia merasa fly enak, ini baru dia hammer, ya jadi bukan semata-mata menghilangkan kesadaran. jadi kalau orang di ini, undak oh, mau saya operasi kenapa hammer, anestesinya nanti saya mabuk hilang kesadaran hammer. ndak karena ulama menjelaskan dua hilang atau turun kesadaran yang kedua dirasai rasa ina apa nikmat dan enak kan fly kan orang-orang ini fly gitu ya atau pakai lem ebon misalnya buat orang yang kiri gitu kan ya ebon rame-rame beli kita hero-merawain langsung ya udah ya keluar kliwer dah itu ya orang mabuk ya orang mabuk ya masih mending enak orang mabuk orang mabuknya sopan enak orang sebun orang yang mabuk sopan gimana disentuh langsung jatuh itu bagus nah ini mabuk di jembatan sana lemper-lemparan botol wah bahaya Ya, mabuknya lempar-lemparan botol. Ya, bahaya kita yang kena. Jadi enggak semua alkohol, jadi dipahamkan lagi ya, enggak semua alkohol itu khamar, enggak semuanya. Dan pengertian khamar ula ulama dijelaskan. Ya. Makanya, makanya uh, dipinjam menamai istilahnya apa? Mabuk cinta. Nah, dijelaskan kan ya. Mabuk cinta. Cinta. Mabuk cinta. Mabuk cinta ini termasuk yang tadi yang mabuk tadi kan kan katanya kan semua yang mabuk kan apa hammer nah ini mabuk cinta sama dia juga mabuk juga pertama apa kesadarannya hilang tertutup kemudian apa ada rasa enak pokoknya pokoknya rindu rindu kangen gitu dah ya rindu kangen pokoknya ya dunia serasa berdua eh apa nih dunia serasa milik kedua yang lain kontra ya walaupun cuma sekedar kelor dan sebagainya tai kamping rasa coklat Pokoknya langsung ini pokoknya ya, orang mabuk cinta kan gimana kan hilang kesadarannya kan ya. Hilang. Ya, hilang pokoknya mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia gitu kan ya pokoknya. Ya, pokoknya keringat pokoknya. Mabuk ya, makanya istilahnya mabuk cinta, makanya itu dua pengertian mabuk. Ya. Hilang kesadaran, dan kedua adalah merasakan nikmat ya. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Jadi untuk kumur-kumur dan sebagainya auto obat-obat gitu ya. Lagi puasa-puasa. puasa-puasa pakai alkohol Nggak mau ah. Hmm, ah. mau nanti ya, puasa saya berkurang, ndak. Dijelasin ini. Mabuk itu namanya ini ya, Coba minum, Pak, sekali, Pak, gitu ya. Tambah itu atau nggak apa-apa. Ini alkohol tambah sirup dikit ndak apa-apa, Pak. Hmm, ya, tambah sirup tambah apa ndak apa-apa kalau mau coba. Coba alkohol ya. Baik yang 75% ataupun 95%. 70 itu untuk apa namanya? Untuk uh, disinfeksi ke kulit dan sebagainya. 95 itu untuk cuci alat. Ya, ndak apa-apa kalau mau coba ya itu pengertian hammer ya jadi memang saya sering ketemu kok ini sering ketemu saya ini ya sering ketemu apalagi yang anti-anti kedokteran pokoknya pokoknya madu ini orang no, kedokteran dan jelek semuanya berlalu tidak ilmu kedokteran dan ilmu tiban nawawi sejalan ya tidak perlu dipertentangkan dan saya sudah nulis ya insyaallah tidak perlu dipertentangkan karena ada yang anti sering saya ketemu itu ya pokoknya kita butuh soda pokoknya dah ya sakit apa sakit orang um, sakit apa sakit mah butuh soda dua kali sehari sakit apa sakit jantung butuh soda dua kali sehari Ya, sakit panu apa? Habatussoda juga dokalisari juga. Dosisnya sama semua pokoknya. Gitu ya. Sama ya. Apalagi zaman sekarang ya, buka pelatihan bekam. Dan ini doang sekarang. Baru ikut pelatihan sekalian langsung buka praktek. Oh, uh, Baru buka ikut pelatihan sekalian langsung buka, buka praktek bekam dan sebagainya. Padahal dalam ilmu kedokteran pertama butuh kemampuan untuk mendiagnosis penyakit dan butuh untuk meramunya. Iya enggak? Butuh meramunya. Memang katanya dibilang ya, uh, Habatussoda itu obat segala penyakit. Li apa namanya? dawaun li Illa asam Obat untuk segala macam penyakit Katanya obat untuk segala macam penyakit Ya benar, kita percaya hadis Rasulullah SAW Dan ternyata setelah diteliti Setelah diteliti ternyata Habat Tosoda ini meningkatkan apa? Meningkatkan Daya tahan tubuh Dan dalam teori, dalam teori ilmu kedokteran Kalau daya tahan tubuh meningkat semua bisa sembuh Bahkan kanker sekalipun Benar kan Sabda Rasulullah SAW ya? Habat Tosoda diteliti meningkatkan Daya tahan tubuh Kalau daya tahan tubuh meningkat, semua sembuh Semua sembuh semua sembuh bahkan kanker sembuh kalau daya tahan tubuh, ya. Karena dia ada beberapa nanti mekanisme yang khusus untuk apa namanya? untuk kanker benar sabda Rasulullah, hanya saja sekarang. Ya. Pertama, yang tadi itu buka praktek bisa mendiagnosis enggak? Bisa mendiagnosis enggak? Ya. Dan rata-rata kalau gitu dia enggak dia diagnosisnya diagnosis umum. Coba periksa tangannya, Bu. Oh, ini masalahnya di perut, Bu. Itu doang diagnosisnya. Padahal di perut macam-macam gitu ya. Oh ini masalahnya di perut, Bu. Wah, gitu ya. Padahal perutnya bagaimana? Ya, nanti ob om minumnya -om ini semuanya dan semua penyakit sama dosisnya. <laughs> dan sebagainya. Padahal untuk Rasulullah sallallahu baru bilang apanya? Baru bilang bahannya doang. Ya. Begitu juga dengan madu. Ya. Dalam perutnya ada syifaul linnas katanya dalam Al-Qur'an. Madu itu dalam perutnya ada obat sekarang. Tapi Rasulullah sallallahu baru apa? Baru bilang bahannya doang. Tentunya bahan ini perlu diteliti, dosisnya berapa, perlu campuran dengan apa, dosisnya berapa, pantangannya apa, ini dengan apa aja, perlu kan perlu diteliti, jangan asal sembarangan aja. Nah, inilah kesalahan praktik kita. Salah paham memahami di Ibn Nabawi. Ya, salah paham. Ya. Pokoknya yang lain ndak ini, ajaran ini oh kedokteran apa, bahan kimia dan sebagainya. Padahal habatussoda juga mengandung bahan kimia, ya. Habbat sadah mengandung bahan kimia juga. Oh, obat-obat kimia dokter ke mana? Ke dokter Uha nanti dikasih obat ini ini ini ini ini. Bahan kimia macam-macam ini aja nih ke saya, ya. Habbat madu dan sebagainya gini-gini gini, ya. Boleh kalau dia profesional, pernah belajar seperti zaman dulu belajar tabib. Tabib belajar dengan tabib ya. Bahkan zaman dinasti Khilafiyah Abbasiyah ada sekolah kedokteran dan kalau mau buka tabib harus ada sertifikatnya zaman Khilafah Abbasiyah. Bahkan ketika zaman itu, zaman Khilafah Abbasiyah Dokter itu mulia kedudukannya tinggi. Saya tulis di buku saya ada. Zaman dulu tuh namanya dokter tuh kedidikannya kedudukannya tinggi. Bahkan mereka menjadi para para pendekat raja, jadi menteri dan sebagainya dokter. karena memang dari dulu dokter tuh pintar-pintar dari dulu memang. Ya, karena butuh ilmu, meracik dan sebagainya, diagnosis butuh. Mereka jadi orang-orang besar zaman dulu. Jangan Jauh-jauh, zaman perjuangan aja dulu siapa? Dokter-dokter loh itu. Dokter Wahid dan saudara dan sebagainya, dokter itu Toko-toko politik. Ya, dokter zaman sekarang juga sama masih ya. Ya, walaupun katanya sekarang ya gaji dokter rendah dan sebagainya gitu ya. Yang lainnya sudah sertifikasi, guru sudah sertifikasi ini dokter belum katanya. Ya, tapi masih ya daftar kedokteran 55 terima 50 yang daftar 50 ribu Masih tinggi kedudukan, kedudukan dokter dan ini kita manfaatkan untuk dakwah. Ya, masih tinggi. Ya, kedudukan kadudukan dokter dari dulu sampai sekarang masih tinggi. Ya, makanya diam bilang kalau dokter ngelamar enggak pernah ditolak katanya. Benar enggak ya? Dokter ngelamar tidak pernah ditolak, ya, tidak pernah ditolak katanya. Kalau anaknya tidak mau, ibunya mau, ya, ya, do, lele, lele, le, kurang ajar. Ibu sudah lama punya indah bantu dokter buat diterima gitu ya. Seperti itu ya, katanya sih Allah menerpenta gitu ya. <laughs> ya, jadi seperti itu ya. Jadi ya tentang pembahasan tentang alkohol tadi ya. Kita lanjut lagi ya, nyimpang-nyimpang dikit. Ya kita percepat ya, udah ngantuk dan sebagainya ini, ya. Kemudian juga tentang ini tentang anu tentang apa namanya tentang uh, ya tentang vaksinasi ya. Ada bahas ada waktu enggak bahas nih. Ini kayaknya masalah pelik nih. Ya. Tentang vaksinasi ya. Saya sudah bahas sedikit tentang vaksinasi situ ya. Jadi ada orang vaksinasi di bulan Ramadan ya dan ada fatwanya yang saya cantumkan bahwasanya vaksinasi itu Suntik terutama suntik ya Tadi sudah jelaskan tidak menyalakan puasa Tidak menyalakan puasa Vaksin Suntik kan ada juga orang yang suntik kan ya Anak SD suntik Kemudian orang dewasa juga mau suntik tt Kena paku suntik Kemudian mau nikah juga sama juga suntik tt Ya Dia bilang batal ya Apalagi isu-isu yang sekarang apa Vaksin ada Ada babinya katanya dan ini saya punya tulisan khusus tentang ini. Saya bahas tulisannya agak panjang juga tentang vaksin. Ya, Insya Allah mau dibuat bukunya, mau dibagin gratis saja doakan aja banyak donatur. Ya, tentang vaksin ini. Ya. Vaksin katanya babi katanya. Ya. Dan alhamdulillah sekarangnya saya cantumkan berbagai fatwa. Alhamdulillah sekarang dosa kita ribut-ribut, Kenapa sudah ada vaksin yang halal? Sudah dibuat vaksin yang halal. Ya, dosa ribut-ribut lagi. Kenapa sudah ada vaksin yang halal? Dikeluarkan oleh MUI vaksin halal. Ya, banyak sekali katanya anti vaksin dan sebagainya. Ya, adapun mengenai masalah dari babi itu yang dulu. Oke, kita bahas tentang yang babi, tentang yang babi. Itu babinya cuma sebagai katalisator. Kalau sudah belajar ilmu kimia, apa katalisator? Katalisator cuma hanya mempercepat reaksi dan tidak bergabung dengan, tidak bergabung dengan dan tidak ada dalam akhir produk. Kalau sudah belajar, ya. Kalau sudah belajar, cuma sebagai katalisator doang. Dan tidak semua vaksin babi, tidak semua ya cuma sebagai katalisator doang insyaallah sudah banyak saya mencantumkan banyak fatwa ulama di situ fatwa MUI fatwa tarjih ulama muhammadiyah fatwa NU fatwa MUI setahat dicantumkan semua semua bilang mubah dan bermanfaat cuma antivaks aja nih yang gatel ya dan sebagainya ya dan juga seperti itu ya cuma katalisator doang ya dan uh, dalam apa namanya dalam dan juga banyak nanti istilah bahasa kaidah namanya kaidah isti'alah dan sebagainya ada bahasanya nanti pembahasan yang panjang pembahasan intinya seperti itu yang paling menjawab adalah yang tadi cuma sebagai katalisator dan juga ada dalilnya bahwasanya e, Umar bin Khattab ya jika e, yuridu ayakula jika pengen makan maka dia yahbisa dia dia dia, yu, a, dia apa namanya yah, yahbis dia mengurung dia mengurung apa namanya mengurung dajajah mengurung ayamnya tiga hari jadi namanya dalam ilmu fikih namanya ada namanya dalam ilmu fikih ya ada namanya binatang jalalah namanya binatang jal binatang jalalah ya, hati hati ya kalau pakai dobel, jalalah kalau pakai jala, kalau nggak pakai tasdid, jalalah nama jalalah Allah ini jalalah hati hati ya jalalah adalah hewan yang makan kotoran makan kotoran makan hal-hal yang najis lili katanya kalau makan ini ya itu katanya dalam syariat ajarannya supaya dia di karantina tiga hari makannya normal baru boleh dimakan jadi dalilnya yang itu aja bercampur najis dan sebagainya kemudian dibersihkan, ada hasil akhir boleh dimakan. Ulama memakai dalil seperti itu. Ini jelas-jelas makan najis, makan kotoran, makan apa dan sebagainya. Gimana cara syariat? Ditunggu 3 hari kasih makan biasa boleh makan. Padahal bisa jadi dia mendarah daging tadi najis tadi kalau orang sebut. Apalagi cuma sekedar katalisator. Dan banyak dalil-dalil yang saya sampaikan bolehnya vaksin. Ya, insya Allah kalau ada waktu kita akan bahas. Ya, tenaga kesehatan kena seperti itu. Dan kalau kita lihat nutut-nutut lagi ternyata ya, ternyata anti itu ya banyak, banyak apa, banyak apa nanya, banyak batu dibelakang udang, ya, ada batunya. Mereka batunya udangnya beda, <laughs> batu udang dibelakang batu. Kenapa? Supaya melariskan dagangan misalnya. Jadi tidak boleh um, intinya dia anti kedokteran dan sebagainya. Ini ada saya punya nih berobat sama saya, gitu ya. Berobat apa? Herbal saya, gitu ya. Ternyata salah-salah seperti itu ternyata, ya inti intinya jualan di belakangnya. Jalan herbal saya jalanin pokoknya dokter dan sebagainya. Tapi nanti kalau ada yang pisah ada apa? Bawa ke dokter juga ya, bawa ke ugd. Seperti itu saya punya tuh pengalaman ada pengalaman. Saya punya pengalaman lihat langsung buka pengobatan tradisional, ya di sana jeli-jeliin dokter, jeli-jeliin tenaga kesehatan. Oh nanti ke rumah bu, oh iya ini ibunya nih nanti disuruh foto macam-macam biar nggak jelas disuruh obat kimia dan sebagainya. Ternyata pasiennya gawat, ya diobatin gawat dan sebagainya. Kan mana dibawa? Di ugd juga, bawa ke rumah sakit. Paksa kita input saya lihat sendiri karena saya di situ, ya. Bahwa gue ini juga kenapa diimpus dan sama gimana sok soalnya pucat dia lagi berubah tempatnya dia pasiennya sok ya sudah jelek-jelek ini tuh bawa juga ke dokter IGD gitu ya nah, gitu. lucu juga ya ternyata ya oke kita lanjut nah, ke pembahasan bah oke yang terakhir lah biar enggak banyak-banyak kita tanya jawab yang banyak yaitu tentang pembahasan anestesi juga kita sudah kita jelaskan anestesi tadi bahwasanya tidak membatalkan cuma pembahasan yang paling penting adalah kalau dia anestesinya bagaimana anestesinya dia pingsan seharian atau pingsan apa pemisan sebentar ya. Kalau anestesi lokal ya jelas lah. enggak batal ya. Anestesi cuma apa cuma sekedar segmen gitu, Bu Dendal itu enggak batal. Karena enggak sadar. Yang yang anestesi enggak batal tadi ya. Yang kita permasalahan adalah dia sadar apa enggak. Kalau dia di anestesi sadar enggak seharian. Seharian penuh enggak sadar ini maka puasanya atau golipnya umumnya ya. Puasa apa namanya di puasa apa operasi jam 3 ini kemudian baru bangun nanti jam 5 sore. Hmm, jam lima so, sore. Kamat lagi kan azan kan atau lima belas lagi. Ini kata ulama tidak sah wasanya. Kenapa? Karena ada hadisnya, ya. Karena Rasulullah ada, ada ada ayat hadisnya kulub Adaman lahu, kulu amali ad, kulu amali ibni Adaman lahu. Semua amal orang Adam tu kecuali untuk mereka kecuali asyam faana azizibhi. Kenapa? Ya, kenapa dia bisa gitu? Yada'u doo taamahu. Wassahwa atau yadauto amah wasora bahwa sahwa taumin ajli katanya meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan sahwatnya karena saya. Nah kalau dia pingsan doang itu cuma injuritnya buka puasah itu tidak, tidak termasuk berarti tidak dia tidak batal puasanya dan wajib mengkodok nanti. Karena biusnya sengaja. Ya, wajib mengkodok puasanya Ya, wajib mengkodok. Kalau dia puasa cuma sebentar, pingsan cuma sebentar. Ya, dan dia sempat meniatkan karena puasa butuh niat ya, mabit, ya, fisul silail atau pada waktu sahur, ya. Maka dia tidak batal puasanya. Kalau cuma sekedar pingsan sebentar doang, ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya bahas ya pembahasan kali ini. Insya Allah kita bahas ke sesi tanya jawab ya supaya enggak ngantuk, supaya enggak apa jam-jam ini apalagi kan acara utamanya nanti kan makan gitu kan ya, <gak> bukan ya? <gak> acara utamanya kalau ada seminar kan acara utamanya ini makan gitu ya, <gak> enggak ya. Ya insyaAllah mungkin saya suka mendatihkan Mudah-mudahan kita bisa disusi dengan disusi yang baik Kalau saya bisa jawab insyaAllah saya jawab Kalau tidak bisa silakan tanya kepada Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam